মহামানা সোশিয়াল পোলিটিক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 atau melalui HP 0811991087. 08 1087 Tabloid reformata. Tabloid kita bersama. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiochia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan kepala gereja melalui media.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 Salam sejahtera Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan terus kita memikirkan tentang manusia unggul. Nah, kali ini kita akan memikirkan pekerja atau manusia yang rajin. Saudara kata rajin adalah satu kata yang familiar dengan telinga kita. Kata rajin adalah satu kata yang terus dikumandangkan oleh para guru kepada murid-muridnya. Kata rajin memang menjadi amat sangat penting. Nah, mari kita mulai melihat yang kekasih apa kata Alkitab tentang hal ini. 4-27 dalam hati membungkukkan orang tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Orang benar ওরং tempat মন্দা tetapi jalan orang ওরং menyesatkan mereka sendiri. ওরং মালাস আকান মানু আন্যা তথা ওরং রাজীন আারিং মঙ্গ আংা পাত কক আন কাকা আন বু আন তুরু সে গাম্বার কানুবগে মানা যুগা Orang-orang malas itu tidak berharga, ya menjadi miskin, dan seterusnya Nah oleh karena itu konfrontasi antara malas dan rajin Yang terus dikumandangkan di dalam Alkitab menunjukkan Betapa pentingnya sikap rajin menghidupi setiap anak-anak Tuhan Nah mari kita mulai bertanya susur, mengapa orang harus rajin? Ini penting bukan? Kita harus menyadari betul ketika Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya Maka Tuhan mengatakan kepada manusia beranak cuculah তা dan, dan seterusnya artinya tidak ada kemungkinan untuk manusia duduk diam-diam dalam mengelola tidak ada kemungkinan manusia duduk diam-diam memakan hasilnya seluruhnya dikatakan কালো লালা আতোরলা সিঙ্গা আগতিপি তাস ইয়ং তরুস মেনারুস ইয়ং হারুস যদি লাগু কানু বের নামা রাজিন karena itu dari awal manusia sudah diciptakan sebagai manusia yang berkarya manusia yang harus bekerja Maka diperlukan kerajinan untuk mewarnai keberhasilan di dalam bekerja itu. Jadi kerajinan harus menjadi satu sifat dasar dari manusia. Kemalasan muncul sesudah kejatuhan ke dalam dosa. Sehingga perspektif yang salah mengakibatkan banyak manusia mengalami kekacauan tentang hidup. Nah, sesudah penebusan. Sesudah orang dari berdosa ditebus kenal Kristus, harusnya dia lebih rajin lagi. Kalau orang tidak kenal Tuhan, orang berdosa bisa rajin. Apalagi anak Tuhan. Kan harusnya begitu. Segerang. Nah karena itu mestinya anak-anak Tuhan itu menjadi anak-anak yang rajin. Dan di dalam kerajinannya lah mereka berkarya untuk menciptakan prestasi dimai prestasi. Sehingga dengan demikian di dalam kerajinannya mereka bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Karena rajin adalah merupakan sifat dasar yang harusnya dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Sikap rajin seharusnya menjadi satu sikap yang penting. সাথুক রাজিনা দি রাজিনীক ডাসার অরং প্রচাইডু রাজিন দু সার তথা যুগ আজ ইসি অরং পচাই রাজিন ইতলা ইতলা ভুক্তি কক্রিস orang অরং অরং দি কথা Bukan saja merupakan sifat dasar Tetapi sekaligus menjadi identitas ya Ini penting saudara Nah identitas itu seharusnya menempel pada diri orang percaya itu Sehingga orang pada waktu melihat dia Tahu kalau dia orang percaya dari kerajinannya Kalau anda pemalas Anda hanya akan menjadi batu sandungan Kalau anda pemalas Anda akan menjadi hanya bahan cemuan Kalau anda pemalas Anda akan ditiadakan Kalau anda pemalas Maka anda bukan apa-apa Nah karena itulah Sikap itu menjadi perlu untuk ditunjukkan di dalam kehidupan kita Sikap itu menjadi perlu untuk didemonstrasikan di dalam kehidupan kita Itu identitas kita Sehingga orang tahu siapa kita dari kerajinan kita Perhatikan, orang tahu siapa kita dari kerajinan kita Itu perlu saudaraku. aku Nah oleh karena itu sosok harus memperhatikan betul-betul Bagaimana kerajinan menempel pada diri menjadi sebuah identitas yang dikenali Identitas yang dengan segera bisa diukur pada diri seseorang Identitas yang kemudian orang segera mengetahui Saudara-orang percaya apa bukan Oleh karena itu tidak bisa dibayangkan saudara Kalau saudara sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen Apalagi kalau di kantor misalnya suka ikut persuku Tuhan, Atau Anda seorang yang aktif di gereja begitu ya Tetapi kemudian Anda dikenal sebagai orang yang malas Waduh, sulit sekali Anda dikenal sebagai orang yang Malas dan akhirnya kecenderungan apapun yang dipercayakan pada saudara kerjaan gak akan pernah selesai karena kemalasan Maka saudara akan menjadi batu sandungan, saudara tidak akan menjadi orang Kristen dan akhirnya orang salah mengidentifikasi Anda. Sehingga Anda akan diidentifikasi sebagai orang malas tadi. Mengakibatkan Anda diidentifikasi dengan cara yang salah maka itu berarti Anda sudah gagal untuk menjadi saksi yang utuh. Nah ini mengerikan. hari-hari হারি হারি কি হাল হালাম হার হার কি sungguh মা না ওরংু শুংগু মালা কু কানি কেন ইরে তিথাস মঞ্জদি জলাস Sehingga orang tidak salah mengidentifikasi kita sebagai anak Tuhan atau bukan. Sehingga kita tidak menjadi batu sambungan di dalam hidup kita. Nah Jadi sifat dasar yang menempel pada diri, sifat dasar yang ada pada orang percaya, yaitu rajin, keluar sebagai identitas yang harus bisa diukur dan bisa dilihat. Sehingga dia bukan hanya merupakan satu sifat dasar yang tidak terlihat, tapi terlihat dengan segera menjadi identitas begitu. Kelihatan. Sifat dasar ini berarti terus menerus Tampak dalam kehidupannya Sehingga sifat dasar itu Terus menerus kelihatan di dalam dirinya Di dalam tindakannya Di dalam perilakunya Sehingga dengan demikian yang kekasih Orang-orang yang mempunyai Sifat rajin tadi, sifat dasar yang baik tadi Dia segera mudah diidentifikasi tadi Maka orang-orang seperti ini Sebetulnya dia akan terus bertumbuh Dalam kehidupannya Menumbuh kembangkan karyanya Sehingga dia menjadi orang yang Berkembang, kenapa orang berkembang? Nah mari kita mulai ukur sosial Rajin adalah satu kata yang membuat seseorang Mau mengerjakan apa saja Artinya bukan negatif dalam pengertian Mencuri mau ini mau, bukan Tapi orang rajin akan selalu ringan tangan Untuk mengerjakan banyak hal Saya gambarkan saja begini Seorang yang rajin misalnya katakanlah kerja dia itu Adalah marketing misalnya Oke, okay? dia kerjakan dengan baik Tetapi kemudian Ada satu urusan membuat dia harus Membantu orang gudang Dia orang yang rajin nah, Dia mau ringan tangan dia bantu Pada waktu dia membantu dan mengerjakan pekerjaan gudang ya Satu kali dua kali atau beberapa kali Itu mengakibatkan dia mempunyai pemahaman tentang gudang Tentang warehouse Apa itu venturi misalnya ya Apa itu bagaimana lokasi stok Sehingga pada waktu stok opnam dia nikmati betul-betul Sehingga akhirnya dia familiar dengan suasana di gudang Ya, dengan sistem inventory-nya tadi Atau pengalokasian daripada barang-barang itu Ada di mana, di mana, di mana, dan seterusnya Sehingga dia mendapatkan satu wawasan baru Bukan saja marketing yang memang jadi tugas utama dia Tetapi gudang Karena dia mau Tapi ada orang misalnya Di satu company ada stok of 6 Semua dilibatkan termasuk orang marketing misalnya Tapi orang yang malas Dia akan malas-malasan bekerja Lalu dia akan merasa itu beban Kenapa saya mesti taruh di sini gitu ya Cuman karena itu perintah dari direktur Gak bisa dibantah begitu Lalu dia ikut di situ Apa akibatnya susra? Akibatnya adalah orang ini bekerja di gudang tanpa bisa menikmati Dia bekerja di gudang menjadi beban yang berat Dia bekerja di gudang dengan kejengkelan Akibatnya Ia tidak lagi bisa melakukan pekerjaannya dengan maksimal Akibatnya Ia melakukannya dengan penuh dengan kekacauan Akibatnya apa? Ia bukan dapat sebuah pembelajaran tetapi sebaliknya Ia mengalami kegagalan Sehingga apa yang dilakukannya di dalam gudang tidak memberikan dia sesuatu ilmu Karena dia tidak rajin Akibatnya dia sudah pernah ke gudang bahkan beberapa kali ikut sotok opnam Tapi karena keterpaksaan dia tidak bisa menikmatinya Dia mengerjakannya dengan malas dia tidak bisa mempelajarinya Akibatnya apa? Rugi kan? Nah karena itu orang-orang yang rajin itu selalu berkembang di dalam kehidupannya Mau mengerjakan apa saja, mau peduli pada apa saja Tidak mau tertinggalan dalam bidang apa saja Nah, dia terus berpacu di dalam satu pertandingan waktu Dia terus berpacu untuk melakukan hal-hal yang perlu Dia terus berpacu untuk menggarap segala sesuatu Yang kemudian disadarinya menjadi bagian Yang tidak boleh diabaikannya Sehingga dia menjadi orang-orang Yang terus-menerus bekerja dengan cara yang bertanggung jawab sesuatu. Nah ini menjadi perlu Oleh karena itu perlu kita mengevaluasi diri kita Apakah sebetulnya kerajinan itu sudah ada pada diri kita? Sudah menjadi satu sifat dasar kita? Saya kira ini perlu Ya, kalau kemudian sifat dasar Maksudnya keluar dong Pak identitas Iya Tapi kalau memang sifat dasar orang percaya Rajin itu kenapa dia malas Nah itu menjadi pertanyaan Sesungguhnya dia sudah percaya sungguh-sungguh apa belum Jadi kita jangan membolak-balik dulu Artinya dia ini heran Pak Katanya percaya sungguh-sungguh tapi ya kok malas misalnya Maka kita mesti tanya kenapa dia malas Jangan-jangan dia belum sungguh-sungguh Iya kan Nah oleh karena itu Orang yang sudah percaya Perlu memotivasi dirinya sendiri untuk kerajinannya. Dia perlu memotivasi dirinya sendiri untuk mengharap apa yang dipercayakan kepada dia. Dia perlu memotivasi dirinya sendiri melakukan tugas-tugas yang diembannya. Ini perlu, ini penting. Sehingga dengan demikian saudara-saudaraku yang kekasih, pengidentifikasian orang terhadap dirinya tidak menjadi meleset, gitu loh. Jadi jangan cuman ribut sana ribut sini. Kenapa? Misalnya itu bukan kerjaan Anda lalu Anda ribut tuh ah, ini begini begana gitu ya. Ribut hanya menciptakan kejengkelan pada diri jadi beban. Didengar orang juga jadi kejengkelan dan permusuhan. Pada waktu kita lakoni itu jadi pembelajaran. Kita lakoni itu menjadi keunggulan. Dan di dalam relasi dengan orang tentu orang senang dengan orang yang rajin. Karena mereka merasa terbantu dan akhirnya orang rajin selalu menambah sahabat dalam hidupnya. Yang artinya itu aset yang luar biasa bukan? Sekali lagi Sehingga orang-orang tadi, orang-orang percaya tadi mudah diidentifikasi tadi. Nah inilah yang kita bilang tadi yang ketiga tadi itu berkembang dan terus berkembang dan terus berkembang. Sehingga dia menguasai berbagai aspek memungkinkan dia untuk kemudian menggumuli hal-hal yang baru di dalam kehidupannya. Maka manusia unggul itu adalah manusia yang tidak berhenti berkembang. Manusia yang tidak berhenti berkarya. Manusia yang terus-menerus melakukan apa yang harus dilakukannya di dalam kehidupannya. Kegeiraan untuk menjadi saksi Tuhan, mendominasi seluruh tindakan. Dan kerajinannya bukanlah kerajinan tanpa arah. Tapi kerajinan yang terarah. Yang memberikan kontribusi besar dalam perkembangan karirnya. Itu manusia unggul. Istri yang rajin kerja di rumah. Mengurus rumah. Pasti rumah akan selalu bersih bukan? Maka suami akan senang pulang ke rumah. Karena rapi luar biasa. Anak-anak akan betah. Karena segala sesuatu ada di sana. Mama yang rajin. Anak yang rajin akan membuat orang tuanya bangga. Senang. Karena melihat anak itu rajin. Anak yang rajin, rajin belajar, rajin membantu orang tua di rumah, pasti akan menjadi anak yang rajin, yang mempunyai angka bagus pada rapotnya. Dia bukan saja akan disukai oleh orang tuanya, tetapi di sekolah dia terkenal rajin. Dia akan disukai oleh teman-temannya, bukan? Begitu pula suami yang keluar dari rumah. Bekerja di kantornya dengan rajin. Dia dihargai, bukan saja oleh atasan, tapi oleh rekan kerja. Bukan saja rekan kerja. yang rajin menciptakan Wibawa pada dirinya orang yang rajin menjadi sangat luar biasa nah sehingga apa yang kita sebut dengan berkembang tadi semua itu membuka peluang demi peluang untuk dia berkembang di dalam kehidupannya selain mendapatkan data-data informasi-informasi karena rajin tadi dia juga mendapatkan persahabatan yang bisa menjadi aset yang paling penting di dalam kehidupan ini bukan Sehingga berkembang tadi bukan saja berkembang secara kemampuan pengetahuan dia. Tapi juga berkembang secara peluang pergaulan dia. Sekaligus menjadi berkembang kemungkinan untuk kemenangan keberhasilannya di dalam kehidupannya. Alangkah indahnya. Jadi seseorang yang kekasih itu yang mesti kita pikirkan. Sekarang ukur dirimu apakah engkau seorang yang rajin atau tidak. Kalau malas mestinya engkau malu dengan dirimu. Karena tidak selayaknya kita menjadi istri yang malas. tidak selayaknya Suami menjadi pekerja yang malas Tidak selayaknya anak menjadi pelajar yang malas Karena itu adalah malapetaka Masa depan akan menjadi gelap Penuh dengan ketidakpastian Orang-orang akan mencibir Memandang rendah Maka makin hari Makin tertutup peluang Untuk menggapai kemenangan Itulah upah orang malas Sehingga pengen dikatakan di kitab tadi menjadi sangat menarik Karena tangan orang rajinlah yang akan memegang kekuasaan Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa Nah oleh karena itu sosorah Orang-orang rajin tadi ketika dia berkembang Maka yang keempat dia akan menggapai hasilnya Hasil apa yang didapat oleh orang rajin? Ingat tadi di samping yang sudah saya katakan Maka kita menggambarkan orang rajin memegang kekuasaan Sehingga kekuasaan yang dapat orang rajin Artinya kekuasaan itu adalah bagaimana dia menggapai posisinya Sehingga dia bisa dipercaya pada posisi yang memegang kekuasaan Sehingga dia bisa mengelola, mengatur segala sesuatunya Kenapa? Karena dia rajin Sementara orang malas kan dikatakan mengakibatkan kerja paksa. Kenapa kerja paksa? Karena dia akan dipaksa untuk kerja. Dan dia terpaksa kerja. Sehingga jadi kerja paksa yang paling tidak mengenakan. Nah di disinilah orang-orang rajin akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Itu sebab dikatakan juga orang rajin bukan saja mendapatkan kekuasaan tetapi mendapatkan harta yang berharga. Dia akan memiliki harta yang berharga yang tidak habis dalam kehidupannya. Harta yang bisa secara kuantitatis adalah barang. Tetapi secara kualitatif itu adalah kesempatan. hebatkan belajar untuk terus mengembangkan apa yang ada tetapi bekerja melakukan apa yang diketahuinya terus bekerja memikirkan yang baru sebagai sebuah karya dalam hidupnya maka ia akan memiliki apa yang menjadi impian tiap orang Bukankah itu manusia unggul karena itu kalau saudara misalnya mengalami kegagalan dalam hidup saudara jangan terus buru-buru kita misalnya বুর tempat kita kerja Kita menyalahkan situasi di lingkungan kita, atasan kita, atau mungkin bawaan kita, atau partner kita. Sehingga banyak sekali sebetulnya orang di dalam kegagalannya tidak pernah pertama-tama melakukan intropeksi terhadap diri. Tetapi selalu cenderung menyalahkan situasi yang ada di sekitarnya. Menyedihkan. Tapi itu yang mereka lakukan. Akibatnya susur yang kekasih memang menjadi lebih menyedihkan lagi karena kemudian semuanya terjebak pada kesalahan demi kesalahan. Dan akibatnya lagi. Bukan saja kesalahan demi kesalahan Tapi juga menciptakan permusuhan demi permusuhan tadi Nah lalu kita mulai salahkan sana Salahkan sini tadi kan hanya orang gak mau dong disalahin Lalu orang akan bilang Ah dasar aja dia yang malas kan gitu Lalu kita menyalahkan dunia terus Kita tidak akan menyadari kesalahan kegagalan kita Akibatnya juga kita tidak bisa bangun lagi dari kegagalan itu Nah itu bahaya lagi Karena itu anda mesti berani dong meriksa diri Saya sering dengar misalnya di acara radio begitu ya Ada satu orang kemudian bilang Dalam acara on air lah begitu Ya. Pak doakan saya Ditanya sama yang bawa acara kenapa Wah memang dunia ini hidup berat Saya satu tahun ini sudah tiga kali diberhentikan Pak Tantangannya sangat sulit Dunia memang tidak mengenal kebenaran kan, kita Nah kemudian sosial yang kekasih Si pembawa acara Pak Pendeta berkata pula lagi dengan naifnya Oh ya memang dunia ini penuh dengan kekerasan Memang dunia ini penuh dengan dosa Tetapi jangan lupa, jangan takut Orang benar akan tetap dijaga Tuhan Kami akan berdoa buat saudara, maju terus ya begitu Terima kasih pak pendeta Kan begitu kan Saudara, satu tahun tiga kali dipecat Lalu mau didoakan Oh Kalau buat saya lain Anda bertanya pada saya, saya akan bertanya lagi Saya akan tanya kenapa kamu sampai tiga kali dipecat Tiga kali dipecat itu paling bantar kan empat bulan, 4 bulan kan gitu Kalau empat bulan dengan cari kerja ya Paling maksimum itu berarti Kira-kira kan masa percobaan semua itu Tiga bulan, tiga bulan masih percobaan keluarin cari lagi, dapat. Keluarin lagi, cari lagi, dapat. Keluarin lagi. Artinya memang dia cari kerja juga bisa cepat lah. Dapat kan gitu. Ya kemungkinan itu kerja yang umum saja kan. Pasti tidak kerjaan yang terlalu luar biasalah kan begitu. Tetapi kerjaan yang umum saja. Dia kena pecat gimana yang luar biasa kan gitu. Mestinya kan jadi pertanyaan. Kenapa dipecat? Iya. Kalau kemudian kita bilang tiga kali dipecat lalu semua dunia ini jahat. Perusahaan itu jahat-jahat. Wih, emangnya kalau yang paling baik sendirian. Kalau kau baik, enggak akan kau dipecat. Orang akan berbut mencari kamu. Sehingga saya tidak akan bisa berdoa untuk orang seperti itu. Bagaimana kita mau berdoa kepada Tuhan untuk kesalahan yang tidak kita sadari, lalu memenyalahkan sekitar kita? Aneh sekali. Makanya seharusnya dia kerja dengan rajin sungguh-sungguh. Itu yang harus dipertanyakan. Kenapa sampai kamu dipecat masa percobaan? Pasti tidak memenuhi kualifikasi. Pasti ada yang salah pada diri. Tapi sayang, dia hanya mampu menyalahkan orang. Apalagi menyebut dunia jahat ini. লালু itu. itu membuat পালিং jadi murahan semua orang এ kesah tapi tidak diajak untuk কৃষ্ণন dirinya kita menjadi orang-orang Kristen yang cengeng orang-orang ব্রেকালুকা -orang yang datang dengan পেক্সি দি কতাম যদি অরং অরং কৃষ্ণন dunia yang kejam কৃষ্ণ দা yang salah tidak malu untuk kemudian datang kepada Tuhan menganggap dunia ini kurang ajar lihat dalam kehidupan ini supaya kita sungguh-sungguh bisa menikmati apa yang menjadi bagian kita Nah makanya orang rajin itu akan dekat kepada kekuasaan orang rajin akan dekat dikatakan Alkitab kepada apa namanya ah, harta yang luar biasa harta yang berharga percaya identitas yang dengan segera bisa diidentifikasi oleh orang dan berkembang luar biasa dan akan mendapatkan hasil yang menyenangkan jadi kegagalan demi kegagalan jangan গালানি lingkungan periksa diri dulu kita perlu দেরি diri kemalasan itu menjadi luar biasa orang rajin dia tidak akan terlalu peduli dengan gengsinya pun akan dikerjakannya. Dan orang rajin apapun jadi uang. Apalagi di Jakarta ini. Mungut barang bekas saja orang bisa hidup kok. Tapi ada yang bilang sama saya. Wah masa saya musti mungut barang bekas pak. Hina sekali. Rendah sekali. Saya lucu saja dengar orang ngomong gitu. Ya kok mungut barang bekas dianggap hina. Nganggur yang tidak hina. Ya lucu lagi kan. Mesti berani dong. Ayo maju. Iya kan. sembari kita belajar. Biar Tuhan tolong kita akan menciptakan banyak hal. Semoga kreativitas memenuhi hati dan pikiranmu sehingga bisa menciptakan karya demi karya dalam hidupmu. Tetapi pertanyaannya, apakah engkau rajin atau tidak? Nah itu menjadi perenungan sendiri bukan? Karena itu mari kita saling mengingatkan sebagai orang percaya. Supaya menjadi manusia yang rajin. Sehingga kita bisa menggapai diri. Jadi manusia yang unggul dan dunia sekitar mengakui. Sungguh Tuhan hidup di hidup kita. Selamat mengintropeksi diri. Dan selamat pula berprestasi bagi Anda yang rajin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur berterima kasih kepadamu karena cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Terus kami berdoa tolong tuntun pimpin kami di hari-hari kami untuk hidup sesuai keindak-Mu. Khususnya di dalam kami berkarya di tengah-tengah kehidupan ini supaya sungguh-sungguh rajin. Sehingga kami menjadi orang yang dipuji tapi bukan yang direndahkan dan diteriaki harus belajar kepada semut. Karena itu Tuhan juga tolong tuntun pimpin kami. Bagi anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi Mitra Pama dalam melayani melalui doa Daya dan dana Silahkan menghubungi kami melalui Telepon 392 4229 392 4229, Atau melalui SMS Di 0811 991087 0811 99 1087, Atau juga bisa mengikuti Website kami Di www.yapama.com www.yapama.com